Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lah. an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa bi ihsanin ila yawmiddin.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 Maashirul Muslimin wal Muslimat, rahimukumullah. Marilah kita selalu mengingat dan selalu selalu sadar bahawa nikmat Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah dimudahkan jalan untuk Berislam Berislam itu nikmat yang Paling besar sekali Karena dengan berislam Seorang hamba Pasti bahagia Dunia dan akhiratnya Itu sebuah kepastian Kalau misalkan Ada yang menganggap Atau merasa Hidupnya tidak bahagia Padahal sudah berislam Berarti faktornya bukan karena islam itu sendiri Tetapi faktornya adalah kita Yang pasti belum memahami islam dengan benar itu seperti apa Asalkan pemahaman kita tentang islam itu benar Praktek keislaman kita pun Benar Tujuan kita berislam pun Benar Pasti bahagia dunia dan akhirat Tidak mungkin tidak Maka saya ulangi Sekali lagi bahwa Siapapun yang merasa Atau menganggap dirinya tidak bahagia Menderita sengsara, susah, sulit Sempit Padahal sudah berislam Maka jawabannya bukan Islam yang dipertanyakan, tetapi kembali kepada faktor kita. Nah, kembali kepada faktor kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al As, radhiyallahu taalaanhu ma. Beliau menyatakan qad aflaha man aslam wa ruziqo kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh beruntung berbahagia orang yang berislam. Apalagi rezeki yang dia peroleh cukup Semakin sempurna lagi, ia menjalani kehidupan dengan sikap konaah, merasa banyak, merasa besar, merasa berlimpah. Apa yang telah diberikan Allah subhanahu taala untuknya. Tetapi yang menjadi titik pembahasan kita adalah awal dari hadis Nabi saw tadi, yaitu, kata aflahah man aslam. Jadi orang yang berislam itu pasti beruntung, bahagia, pasti tidak mungkin tidak. Nah. Sebagai contoh nyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain tanpa terkecuali. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mereka adalah orang yang paling berbahagia hidupnya di dunia dan di akhirat kelak pun pasti seperti itu. Nah, kembali kepada cara kita memandang dan menilai. Apa yang dimaksud dan didefinisikan dengan bahagia itu sendiri? Hampir rata-rata orang yang kita temui dan kita jumpai memberikan jawaban tentang makna dan arti bahagia dengan sesuatu yang sifatnya materi. Zat kebendaan Orang yang berbahagia itu Adalah orang yang Punya Rumah Punya tanah Punya kendaraan Punya keluarga Punya pekerjaan Punya tabungan Punya ini, ini, ini dan itu nah, Dari Hal ini saja Sudah bisa menjawab Kenapa Sebagian orang mengaku tidak bahagia padahal merasa sudah berislam Ternyata memang keliru atau salah Di dalam memahami yang dimaksud bahagia itu apa Ketika kita terjebak Terpenjara dengan Kesalahan memahami arti bahagia Maka kelanjutannya pun akan demikian Kita akan terus salah di dalam berfikir dan salah di dalam menilai sudah banyak contoh Sudah banyak contoh Mereka-mereka mereka yang kita lihat dan kita pandang bahagia Ternyata jiwanya rapuh Ternyata kehidupannya sempit Ternyata hatinya susah Itu terbukti Dan mestinya dengan bukti-bukti seperti itu kita sudah merasa cukup Nah mereka yang kita pandang miliarder atau mungkin bawahnya jutaan, jutawan dipandang orang wah serba mewah. Semua yang kita inginkan ada padanya. Tetapi masya Allah jiwanya rapuh sekali, betul-betul rapuh. Nah, baru sedikit masalah muncul depresi. Bingung, konflik Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari Tidak bisa kita tutup mata darinya Bahwa orang-orang yang kita pandang punya harta Banyak sekali berlimpah Dan segala macam ternyata Jiwanya rapuh Kehidupan keluarganya ternyata jauh dari kata harmonis nah, Jauh dari kata harmonis Mungkin intensitas pertemuan dengan Istrinya kurang intensitas kebersamaan dengan anak-anaknya juga sangat kurang orang seperti ini bagaimana mungkin bisa dikatakan bahagia nah, kelihatannya kaya raya ternyata hutangnya juga menumpuk nah, hutangnya juga menumpuk ada tanggungan di sana ada beban di sini ada di sana yang harus dia selesaikan di sini harus dia bayarkan Ternyata pikirannya, pikirannya terus bekerja, padahal dia sudah punya segala-galanya. Sama juga dengan orang yang punya jabatan dan kedudukan. Jangan kita pikir dan jangan kita bayangkan mereka kehidupannya bebas, merdeka, senang, bahagia. Nah, orang berlomba-lomba menjadi, misalkan kepala daerah, katakan bupati. Nah, Wah, enak ya udah di bupati, kbp, kbp ada, semua semua bisa. Gampang dimuliakan, dihormati Masya Allah nah, Mereka yang berpikir dengan baik dan normal Pasti bisa menyimpulkan bahwa Kehidupan seorang bupati itu Sangat menderita dan sangat susah sekali Kenapa? Selama 24 jam dihadapkan dengan masalah Selama 24 jam dia harus dipaksa berpikir nah, Dipaksa berpikir nah, Sekian banyak kepentingan Mengharuskan dia Turun tangan di sana. Menata di tiap-tiap dinas. Permintaan ini. Permohonan sana. Undangan ini. Belum lagi nanti kalau ada musibah. Ada bencana. Ada kejahatan. Dan sekian banyak. La haula wa la illa billah. Ternyata kehidupan seorang yang sudah dikatakan berpangkat pun demikian. Nah, masih jauh dari kata bahagia. Kalau semata-mata menyandarkan kebahagiaan itu. Dengan. Jabatan dan kedudukan Nah, Bahagia itu Mahashroon muslimin wal muslimat rahimahumullah Adalah gambaran Tentang Suasana hati dan pikiran yang Nyaman dan tenang Itu yang disebut dengan bahagia Gambaran tentang suasana hati dan pikiran yang tenang Nyaman Itu namanya bahagia dan bahagia seperti itu ternyata tidak Ditentukan dengan harta Juga tidak ditentukan dengan pangkat jabatan Atau materi-materi yang lainnya nah, Bagaimana hati itu bisa tenang Cara berpikirnya pun tenang Jauh dari kemerungsung ya, Jauh dari Apa namanya Ngongso nah, Dia jalani kehidupannya dengan pikiran tenang Hati tenang Semua keputusan dia ambil dengan tenang Subhanallah Ini sesuatu yang dicari oleh sekian banyak orang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam yang Allah berikan untuk kita adalah sumber kebahagiaan. Maka sungguh beruntung orang yang berislam karena dia telah dibukakan pintu untuk menuju kebahagiaan. Pertanyaannya, maukah dia menempuh jalan-jalan kebahagiaan tersebut? Maukah dia mempelajari untuk bahagia itu seperti apa? Sementara di dalam Islam semua jawaban itu sudah ada. Basharal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu Ayat ini sangat spesial untuk kita. Sebuah ayat yang jika memungkinkan hafalkanlah dan jangan sampai dilupakan. Ini termasuk ayat yang harus kita hafal dan kita ingat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku pun telah sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridai Islam itu untuk kalian sebagai agama. Ayat ini termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam. Sesuatu yang tidak diberikan untuk umat-umat sebelum kita. Padahal ada berapa sekian banyak umat sebelum kita yang kita kenal saja ada apa itu dari kalangan Bani Israel. Yang sudah beratus tahun mereka ada di atas muka bumi ini. Belum kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Yakub, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Ibrahim. Itu semakin masing-masing kaum namanya umat. Nah, semua umat yang pernah ada di atas muka bumi ini tidak mendapatkan keistimewaan seperti yang Allah berikan bagi umat Islam. Keistimewaan itu dalam bentuk apa? Keistimewaan itu dalam bentuk kesempurnaan syariat. Kesempurnaan syariat. Artinya syariat Islam itu sangat sangat sangat sempurna. Adapun ajaran-ajaran selain Islam yang diberikan untuk umat-umat sebelum kita, tidak ada satu pun dari hal itu yang kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum akmal tu laku m dina kum wats ma'mtu alai kum ni'mati waraditu laku m Jadi agama kita itu agama yang sangat lengkap dan sempurna. Sebagian orang Yahudi, bahkan itu tokoh-tokoh mereka, datang menemui khalifah Umar ibn al Khattab radhiyallahu taalaanhu. Kata mereka, ya Amirul Mu'minin. Nah, Wahai Amirul Mu'minin itu sebutan. Untuk sahabat sahabat Umar yang waktu itu menjabat sebagai khalifah Wahai amirul mu'minin Sungguh Telah diturunkan satu ayat Al-Quran untuk kalian umat Islam Law unzilat fina ma'syaral ma yahud Seandainya ayat tersebut diturunkan untuk kami Bangsa Yahudi Pasti akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut Sebagai hari raya, hari besar Kemudian Sahabat Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai ayat-ayat, ayat apa yang kalian maksud?" Orang-orang Yahudi mengatakan, "Al-Yum'a Akmal Tulaqum Dina Kumwaatmam Tu'Aliikum Nihmati Waradhi Tulaqum Islam Madinah." Ternyata orang-orang Yahudi iri. Mereka hasad dengan kaum Muslimin kenapa? Menyaksikan ajaran Islam itu disempurnakan dari semua sisi dalam segala bidang. Apa yang tidak diterangkan di dalam Islam, semuanya ada. Semuanya ada. Nah, kalau kita merasa tidak ada itu karena apa keterbatasan ilmu kita. Kalau kita masih meragukan apa ya ada masalah ini, masalah itu, masalah ini. Ada pertanian ada, peternakan ada, bangunan ada, konstruksi semuanya ada. Nah, masalah kesehatan ada, perekonomian, pertahanan, keamanan semuanya ada. Sosial kemasyarakatan semuanya ada di dalam Islam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh ulama as-salafus saleh. Tapi sekali lagi karena keterbatasan ilmu kita, karena kedangkalan wawasan dan pengetahuan kita tentang Islam, ya akhirnya terkadang mungkin muncul rasa apa? rasa bertanya, rasa ragu, kemudian rasa iya atau tidak apakah benar Islam itu sempurna padahal subhanallah sempurna. Nah, kita tentunya sangat percaya dan yakin dengan Kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kita dengarkan tadi Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmantu alaikum ni'mati Waradzitu lakum islam adina Nah ketika orang-orang Yahudi tadi datang menemui Sahabat Umar ibn khattab menyampaikan hal tersebut Lalu mereka jawab ayat apa yang dimaksud Khalifah Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala menyatakan Wallahi demi Allah Saya sendiri mengetahui Secara persis kapan Ayat itu diturunkan, di mana Ayat itu diturunkan Ayat tersebut diturunkan pada hari Jumat hari Arafah setelah salat Asar. Nah, artinya Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala sebenarnya tahu ayat itu diturunkan kapan. Nah, tapi itu tidak dijadikan sebagai alasan menjadikan hari turunnya ayat Al-Qur'an tersebut sebagai hari raya. Kenapa? Hari raya di dalam Islam itu sudah diatur dan ditentukan, tidak bisa kemudian ditambahi sendiri. Buat hari raya sendiri, buat hari raya sendiri tidak bisa tetapi yang menjadi titik pembahasan kita, maashurul muslimin wal muslimat rahimahumullah, bahwa Islam itu sempurna, bahwa Islam itu sempurna, tidak ada satupun yang terlewatkan. Coba bisa kita bayangkan, maashurul muslimin wal muslimat rahimahumullah. Adab bersin, ada bersin itu diatur sedemikian indah di dalam Islam. Bersin, menguap. Mengantuk Itu semua diatur di dalam Islam nah. Tata cara tidur Mulai dari sebelum tidur Ketika sedang tidur Ketika bangun dari tidur Itu semua diatur lengkap, rinci Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur Ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW Misalkan bersuci Berhudu Kemudian apa namanya berdoa itu juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di atas lambung kanan sebelumnya membersihkan tempat tidur itu diajarkan dalam Islam dalam hadis-hadis yang sahih jadi diajarkan di dalam Islam sebelum kita tidur misalkan apa namanya kita di rumah untuk untuk tidur ada kasur ada selimut ada bantal di dalam Islam sebelum kita menggunakan tempat tidur tersebut Dibersihkan dulu, dicek dulu. Barangkali ada serangganya, barangkali ada hewan melatanya, barangkali ada sesuatu yang nanti akan mengganggu kita. Subhanallah. Itu diatur di dalam Islam. Nah, lampu dimatikan, sebisa mungkin. Nah, kemudian ketika tidur, kemudian bangun, apa yang harus diucapkan. Bangun dari tidur, apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan. Ketika mimpi, kalau mimpi baik, apa yang harus dia lakukan? Mimpi buruk, apa yang harus dia lakukan? Nah, Itu semua diatur dengan lengkap di dalam Islam. Jadi kalau kita mau berbicara tentang adab dan aturan tidur di dalam Islam itu paling tidak satu buku tersendiri. Tentang makan dan minum, satu buku tersendiri. Tentang cara berpakaian, satu buku tersendiri. Tentang kebersihan, satu buku tersendiri. Ya, tentang cara berbicara, cara memandang. Melihat menggunakan mata Itu semua diatur di dalam Islam Subhanallah Nah, Makanan yang boleh dikonsumsi Makanan yang dilarang itu dikonsumsi Hewan yang halal, hewan yang haram nah. Itu juga semua sudah diatur dan telah Dibahas secara sempurna di dalam Islam Lalu apa lagi yang kurang? Nah, Tidak ada yang kurang Artinya Aturan rambut saja Aturan rambut, memelihara Dan merawat rambut itu juga diatur dalam Islam Sampai-sampai Alimam Ahmad bin Hanbal Seorang ulama besar Itu punya kitab namanya Kitab At-Tarajul Yang artinya kitab yang membahas tentang Adab-adab bersisir Subhanallah nah, Jadi merawat kepala Dalam hal ini merawat rambut itu diatur di dalam Islam Diatur dalam Islam nah, Menggunakan minyak Tidak terlalu sering bersisir Kemudian panjang pendeknya Pola dan modelnya... Nah, ditutup ataukah tidak... Kalau misalkan rambut sudah berubah... Apa yang harus dilakukan? Nah, Kalau misalkan dalam situasi perang... Apakah warna rambut bisa diubah ataukah tidak? Nah, itu masalah rambut saja... Nah, ketika anak apa diakikohi... Rambutnya harus diapakan... Itu kan terkait dengan masalah rambut sebenarnya... Rambut kepala dalam hal ini... Lengkap sekali... Nah... Kuku, misalkan, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, semuanya diatur di dalam Islam lengkap. Tidak ada ajaran selain Islam yang membahas secara lengkap sampai seperti ini. Maka alhamdulillah, maashallul muslimin wal muslimat rahimohumullah. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilihkan untuk kita jalan Islam sebagai jalan hidup kita, sebuah jalan yang akan menghantarkan kita kepada Hakikat bahagia di dunia dan di akhirat Karena Islam yang kita peluk dan kita yakini kebenarannya ini Adalah ajaran yang sangat lengkap dan sempurna Apapun yang kita perlukan Semua yang kita butuhkan ada di dalam Islam Tergantung sekarang Dan kembali kepada diri kita masing-masing Sampai sesemangat si apakah kita Dan sekuat apakah tekad kita Untuk mendalami tentang Islam itu nah, Saya yakin Masing-masing kita punya masalah. Yakin sekali itu. Ya, masalah pribadi, masalah dengan orang tua, masalah dengan mertua, masalah dengan anak, masalah dengan menantu, masalah dengan cucu, masalah dengan keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ya, masalah kesehatan. Semua jenis masalah itu, pasti kita hadapi dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Untuk menyelesaikannya, semua ada di dalam Islam, sudah diterangkan dan dijelaskan. Cara menyelesaikannya secara baik itu bagaimana? Nah, satu persatu diselesaikan. Jadi, kita bukan menjadi seorang seorang yang berusaha untuk apa menghindar atau pura-pura tidak punya masalah. Itu hanya akan menumpuk masalah saja. Di dalam Islam kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah satu persatu dengan baik. Nah, jadi, mari kita ubah pola pikir kita. Pada saat menghadapi sekian masalah yang bertumpuk, jangan pura-pura lupa, jangan pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya punya masalah bertumpuk. Itu hanya akan menambah masalahnya, akan menambah masalah. Tetapi yang terbaik bagaimana caranya? Didata, diinventarisir, diingat-ingat. Kalau misalkan perlu ditulis-tulis. Masalah sekarang yang sedang dihadapi itu apa? Kan itu. Misalkan apa namanya? kamar mandi. Lampunya mati, ya kan? Kemudian pipa bocor, anak belum bayar SPP, ini tanggungan hutang, kemudian pajak kendaraan, itu kan semuanya masalah. Gak mungkin kita pura-pura tidak tahu, eh, jupen nasar melakus, sakarpe, ndak bisa seperti itu. Kita akan jauh dari bahagia. Tapi coba ditulis satu-satu, yang -satu, harus diselesaikan yang ini selesai, tandai centang, selesai, selesai, selesai. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik dan benar. Nah, cara penyelesaiannya pun, itu sudah diterangkan dan dijelaskan di dalam Islam. Melalui Al-Quran, melalui hadith-hadith Nabi Alaihi Wasallam yang sahih, juga melalui keterangan dan penjelasan dari para ulama. Nah, kalau misalkan kita memiliki ilmu yang cukup, insya Allah, pengetahuan dan wawasan yang yang memadai, maka kehidupan kita pasti bahagia. Karena setiap masalah yang muncul, tidak perlu tunggu waktu begitu lama, sudah kita bisa selesaikan. Dengan cara yang terbaik. Muncul lagi masalah yang baru, katakan bertumpuk sekaligus tiga atau empat. Karena kita memiliki ilmu untuk menyelesaikannya, ya akan terselesaikan juga dengan baik. Akhirnya masalah itu ya datang sini berganti tetapi terselesaikan dengan baik. Sebaliknya kalau misalkan kita tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, tidak memiliki bekal wawasan dan pengetahuan yang memadai, Akhirnya masalah numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, Ya, stres, depresi, ya, beban pikiran, gangguan mental, na'udzubillah. Sampai sebagian orang bunuh diri. La haula wa la illa billah. Nah sekarang, ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimahumullah. Marilah kita pertegas tekad dan cita-cita kita untuk mempelajari Islam ini lebih dalam. Kita giatkan semangat tolakul ilmi syar'i. I. Nah, untuk yang kaum suami, untuk yang kaum laki-laki, semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena itu adalah kewajiban para suami. Jangan lupa kewajiban suami yang lain. Ilmu yang sudah dipelajari, ilmu yang sudah didapatkan, ajarkan kembali kepada istri. Sampaikan kepada istri. Walaupun tidak dalam bentuk resmi. Kemudian, apa, sang suami pakai jubah, resik, mandi pakai... Kopiah, ya, siapkan meja kayak mejanya Ustaz pakai mikrofon. Depannya istri sama anaknya dua. Dengarkan baik-baik, catat. Tidak mesti seperti itu. Tapi kan dalam bentuk diskusi, dalam bentuk ngobrol, dalam bentuk cerita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, sampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Yang kaum istri juga demikian, dukung kaum suami. Untuk belajar segemas, segerajin, semangat nanti yang sudah didapatkan bagi sama kita biar kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama bahagia kan itu tanpa melupakan apa kewajiban sebagai seorang istri sebagai seorang ibu kalau misalkan ada waktu yang longgar kesempatan yang lapang barangkali bisa membaca membaca dengan merangkumnya bukan cuma sekedar membaca tapi membaca kemudian dirangkum diringkas dalam bentuk dalam bentuk buku atau mendengarkan taklim mendengarkan ceramah lewat radio streaming misalkan bukan cuma sekedar mendengarkan tapi misalkan sambil mencatat tidak selalu begitu tapi misalkan dua hari sekali tiga hari sekali empat hari sekali nah, kita merangkum yang dibaca merangkum yang didengar kemudian jangan lupakan juga kalau misalkan memungkinkan ada majelis taklim ada atau apa namanya halal kohilmu yang memungkinkan untuk hadir secara langsung hadiri nah, karena dengan cara seperti itu saja kita bisa meraih bahagia dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya, maashurul muslimin wal muslimat rahimukumullah satu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah dipilih menjadi bagian dari kaum muslimin. Kita berislam. Dua, kita sangat yakin bahawa Islam itu adalah agama yang sempurna, tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang tertinggalkan. Tiga, nah, semua masalah dan persoalan yang kita hadapi pasti Bisa diselesaikan dengan tuntunan Islam Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntunan Islam Yang keempat Dan ini adalah yang paling penting Adalah kewajiban dan keharusan bagi kita Untuk terus tolak bulu ilmi, ngaji, belajar Tentang Islam itu sendiri Sehingga hasil akhirnya Kita semua insya Allah Menjadi seorang muslim atau muslimah yang faham betul tentang Islam Dengan baik dan benar Dengan demikian itu jadi model kita Dalam menghadapi kehidupan dunia Nah Lalu bahagia itu pun Bisa kita raih dan kita dapatkan Wallahu a'lam biso'am Karena pertemuan kita sore hari ini adalah semacam pembuka Atau untuk meresmikanlah Apa pertemuan-pertemuan yang akan datang InsyaAllah Gajian Umahad di Banyurib ini Saya kira cukup sekian Tidak terlalu panjang Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan uh, kemudahan dan taufik untuk kita semua agar tetap istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu alamin.